Assalamualaikum Saudarluun. Berita pagi Dici hari ini Jumat 27 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah. KPK kembali memeriksa Veny Stevibrasa untuk kasus Irwandi. Pemerintah Aceh usul 3482 orang guru untuk CPNS 2018. Kejari Loxmawe tahan 3 tersangka korupsi. Kuih juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di Radio Citytis 94,4 FM Moxmawe, Radio Lower 94,6 meter macet Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takegon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari newsroom Seram BFM. Jurn KPK kembali memeriksa Veny Stevi Burasi Kamis kemarin. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irwan Yusuf, Gubernur Aceh non aktif terkait kasus dugaan suap proyek dari dana otonomi khusus Aceh atau Doka 2018. Juru bicara KPK Febri Dian Syah mengatakan, pemeriksaan terhadap Stevi dilakukan karena perlu dilakukan pendalaman informasi terkait sejumlah pertemuan dengan Irwan Yusuf dan aliran dana. Perempuan asal Manado yang diisukan punya hubungan istimewa dengan Irwan Yusuf itu diperiksa dalam kapasitas sebagai tenaga ahli Aceh Marathon 2018. KPK menduga dana hasil suap dari doka mengalir ke kegiatan bertarap internasional yang rencananya akan digelar di kota Sabang. Bersama Stevi, KPK juga memeriksa saksi lain dari pihak swasta yaitu Apriyansyah, Akbar Velayati, Jason Utomo, Gigit Mawadah, dan Daniel Novianto. Semua saksi diperiksa untuk tersangka Irwandi Yusuf. Berkena dengan kasus itu, Stevi sudah dua kali diperiksa KPK setelah sebelumnya pada Rabu 18 Juli lalu. Menurut Febri, sejauh ini KPK sudah memeriksa 20 orang terkait dengan kasus tersebut. Sudarlun, Dinas Pendidikan Aceh, mengusulkan kepada pemerintah pusat diberi kota guru CPNS banyak 3.482 orang, agar diangka menjadi guru PNS pada tahun ini, karena Aceh saat ini masih banyak kekurangan guru PNS. Untuk SMA masih kekurangan 2.580 orang guru, SMK 778 orang dan SLB 124 orang guru. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Syaridin mengatakan kekurangan guru produktif PNS yang mengajar di SMA, SMK dan SLB disebabkan beban mengajar guru yang diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional sangat berat. Dalam aturan itu beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 jam dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam seminggu. Saridin menyebut saat ini pemerintah Aceh mengelola 808 satuan pendidikan yang terdiri dari 523 SMA, 213 SMK, dan 72 SLB. Sedangkan jumlah guru PNS-nya sebanyak 12.256 orang, tenaga kependidikan PNS 1.526 orang, guru PNS 23.072 orang, dan tenaga kependudukan dan tenaga kependidikan non-PNS 3.222 orang. Darun kejari Locksmawe Kamis kemarin menahan 3 tersangka korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ternak usai menerima mereka dan barang bukti dari penyidik Satreskrim Polres Locksmawe. Salah seorang tersangka yang ditahan adalah Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian DKPP Locksmawe berinisial MR. Kasatreskrim Polres Loksmawe AKP Budinasuha menyebut penyerahan 3 tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi itu dilakukan setelah berkas masing-masing tersangka dinyatakan lengkap oleh kejari sekitar dua pekan lalu. Saat penyerahan, tersangka dan barang bukti, tim Polres Loksemawe dipimpin AKP Budi Nasuha. Sedangkan dari Kejari Loksmawe diterima Kejari M. Ali Akbar. Kejari Loksemawe M. Ali Akbar membenarkan sudah menerima ketiga tersangka dan barang bukti dari Polres Loksmawe Usai serah terima, ketiga tersangka langsung ditahan di Rutan Kaju selama 20 hari terhitung 26 Juli hingga 14 Agustus mendatang. Puluhan rumah warga yang berada di bantaran pantai Kecamatan Sawang dan Kecamatan Tapak Tuhan Aceh Selatan rusak dan hancur diterjang ombak setinggi 3 meter Kamis kemarin. Kendati tidak menimbulkan korban jiwa namun kerugian di mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan Cutsa Zalisma mengaku dirinya bersama Sekda Aceh Selatan Hanas Judin sudah turun ke lokasi meninjau kondisi rumah yang rusak akibat terjangan ombak. Pasca kejadian, BPBD langsung menurunkan tim untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan masa panik. Ia menyebut ada puluhan rumah yang mengalami kerusakan di sejumlah desa di dua kecamatan akibat hantaman ombak pasang tersebut. Warga yang kerusakan rumahnya cukup parah untuk sementara diungsikan ke rumah saudaranya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Zamzami meminta pemerintah Aceh menuntaskan pembangunan breakwater di daerah tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun, otoritas pelabuhan Ulele Banda Aceh menghentikan pelayaran kapal rute Ulele Balohan Sabang kami sore kemarin. Penyebabnya karena cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi melanda kawasan tersebut. Selain itu, pelayaran dari Ulele ke pelabuhan Lamteng Pulau Nasi kecamatan Pulau Aceh yang biasanya dilayari KMP Papuyu juga dihentikan dua hari terakhir. Kepala UPTD Pelabuhan Ulele, Rusman Syah mengatakan sejak siang hingga sore kemarin gelombang tinggi melanda wilayah itu mencapai 3 meter. Laporan BMKG juga menyatakan angin kencang mencapai 30 km per jam. Karena gelombang tinggi dan berisiko terhadap pelayaran maka semua pelayaran sore hari dihentikan baik kapal cepat maupun kapal lambat. Sehari sebelumnya KMP Tanjung Burang juga berhenti berlayar pada trip terakhir dari Sabang. Bahkan saat itu kapal sudah berlayar beberapa mil dari balohan. Namun karena dihadang oleh gelombang tinggi, kapal terpaksa berputar arah dan kembali ke balohan. Selain itu, KMP Papuyu yang melayani pelabuhan Ulili Lamteng, Pulau Nasi, kecamatan Pulau Aceh juga sudah dua hari berhenti berlayar. Darlun pasangan suami istri muda berinisial NA 26 tahun, pria asal Sawang Aceh Utara dan istrinya EL 22 tahun terhitung nekat. Keduanya dipergoki polisi di sebuah jembatan gampung saat akan melakukan transaksi ganja. Dari lapak ganja itu juga diangkut dua lelaki lain. Keempat aktivis narkoba itu diringkus polisi Polsek Dewantara di jembatan desa Bangka Jaya Dewantara Aceh Utara Rabu malam kemarin sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dua pemuda lain yang ikut di Cokok itu adalah MA 23 tahun asal Dewantara dan AM 38 tahun asal Nisam Aceh Utara. Bersama tersangka polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 kg ganja kering. Kapolsek Dewantara AKPR Pansyah menyebut penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebut di jembatan Jangka Jaya akan terjadi transaksi ganja. Berbekal informasi tersebut, polisi meluncur ke lokasi. Tiba di jembatan, ditemukan dua pria MA dan AM. Saat keduanya digeledah di saku celana mereka, ditemukan satu paket kecil ganja. Saat diinterogasi, diketahui jika keduanya sedang menunggu orang yang akan mengantarkan ganja. Polisi langsung melakukan pengendapan. Tidak lama kemudian dua tersangka lain yakni Pasutri N.A. dan E.L. tiba di lokasi sehingga langsung ditangkap bersama barang bukti ganja yang disimpan di bagasi sepeda motor. Kini keempat tersangka diamankan di Mapolsek. Dari Newsroom serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi di Sejumat 27 Juli 2018.